Saatnya Berita Suri Assalamualaikum sederhana berita sore edisi hari ini Senin 26 November 2018 Kembali dibacakan Ahyar dan Fea Artega Kecik yang tidak terima dipecat kembali gugat Bupati Aceh Barat Harimau Sumatera masuk ke dan resahkan warga Aceh Selatan Bocah gizi buruk dan gangguan syaraf diboyong ke Banda Aceh Dengarkan juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum timnya Seram BFM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 Sideron, jumlah kecil dipecat di Aceh Barat yang menggugat Bupati Haji Ramli MS melalui Pengadilan Tata Usaha Negara atau Petun Banda Aceh terus bertambah. Mantan kecil yang baru mendaftarkan gugatan ke pengadilan di Banda Aceh pada Senin pagi sebanyak 2 orang. Sehingga total kini menjadi 10 orang mantan kecik yang menggugat Bupati karena tidak diterima dipecat. Dari Aceh Barat, Rizwan melaporkan. Informasi diperoleh dua mantan kecik yang mendaftarkan gugatan ke PTUN adalah M. Salem, selaku kecik Teping Panah, Kecamatan KW16, dan Jaridun Hashimi, selaku kecik Gede Tanjung, Kecematan KW16. Kedua kecik tersebut diberhentikan sementara oleh Bupati Ramli MS dan diganti dengan PJS. Kedua kecik itu tidak terima dipecat sepihak oleh Bupati dengan dalih temuan inspektorat terkait dana desa. Kuasa hukum kedua kecik Syahrul SH mengatakan pihaknya kembali mendaftarkan gugatan ke PTUN dengan dua penggugat yakni kecik yang diberhentikan oleh bupati. Gugatan terhadap bupati karena tidak terima diberhentikan. Dengan adanya dua kecik yang mendaftarkan gugatan sehingga total kini menjadi 10 orang mantang kecik yang menggugat bupati karena tidak terima dipecat. Syahrul menjelaskan dua kecik yang baru mendaftar gugatan ini juga sama materi gugatan yang dileangkan oleh delapan kecik sebelumnya. Para geci itu ikut didampingi dirinya selama persidangan di PTUN Banda Aceh. Semua geci tersebut berasal dari Aceh Barat yang diberhentikan oleh Bupati Ramli MS dalam kurun waktu beberapa bulan terakhir. Sederet sepasang harimau Sumatera terekam kamera trap yang dipasang di salah satu wilayah di Aceh Selatan. Warga sekitar lokasi diimbau tidak berkebun sendirian. Kompas.com melansir. Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Aceh, Sabto Aji Prabowo mengatakan selama sebulan ini dua ekor harimau 11 kali tertangkap kamera trap. Beberapa hari lalu warga merekam dengan kamera poket juga di pinggir jalan. Di lokasi kemunculan harimau ini, BKSDA sudah memasang dua kamera trap. Pihak BKSDA, WISC serta Polsek Klut Aceh Selatan menggelar patroli setiap hari bersama masyarakat. Kedua harimau yang muncul yaitu jantan dewasa dan betina yang beranjak remaja. Sejauh ini belum ada laporan konflik harimau dengan manusia di sana. Meski demikian, Satwa Dilindungi ini beberapa kali muncul di jalan dan perkebunan warga. BKSDA sudah mensosialisasikan masyarakat untuk jangan beraktivitas di kebun sendirian dan agar sudah kembali ke rumah pukul 16.00. Sideron Farisa Bocah, 10 tahun, yang mengalami gizi buruk dan gangguan saraf otak di Gampung Uki Kecamatan Gelumpang Baru, Pidi, diboyong ke Banda Aceh guna menjalani pengobatan yang difasilitasi LSM. Dari Pidi, Nurni Hayati melaporkan. Ketua LSM Jara, Iskandar, mengatakan selama pengobatan Farisa di Banda Aceh, LSM Jara hanya memberikan biaya pendampingan serta tempat tinggal sementara di rumah singgah di Lamprit, Banda Aceh. Sementara untuk fasilitas pengobatan, Farisa dibantu LSM C4 di Banda Aceh. Farisa merupakan anak kedua pasangan Barul Walidin dan Suryani sudah mengalami sakit bahkan sejak dilahirkan. Selama ini ia dibawa ibunya pengobatan ke puskesmas gelumpang baru dan RSU Tengkusi di Tirosigli. Karena keterbatasan biaya sehingga sudah setahun, Farisa tidak dibawa berobat ke rumah sakit. Bahkan kondisinya saat ini semakin memprihatinkan. Menurut petugas medis, Farisa mengalami gangguan syaraf otak. Di samping itu badannya juga kurus tidak sesuai usianya sehingga tergolong gizi buruk. Karena itu, LSM cara memfasilitasi bocah miskin ini untuk pengobatan intensif di Banda Aceh. Hari ini Farisa bersama ayah dan ibunya dijemput dengan ambulan untuk dibawa pengobatan ke Bandar Aceh. Anda sedang mendengarkan berita utama Seram FM, FM. Sederon pemerintah Kabupaten Aceh Utara akan membangun tiga rumah korban banjir di Desa Kumbang, Kecamatan Syam Talira Aron, Aceh Utara, yang hancur setelah diterjang banjir akibat tanggul sungai di kawasan Itu Jebol dua pekan lalu. Sedangkan untuk rumah yang rusak parah dan rusak ringan, akan ditangani nantinya oleh Dinas sosial perlindungan perempuan dan perlindungan anak Aceh Utara. Dari Aceh Utara, Saiful Bahri melaporkan. Untuk diketahui, tiga rumah yang hancur di bawah arus banjir yaitu milik Juwairiyah, Muridi dan rumah anaknya Zulfidri. Sedangkan yang rusak parah adalah rumah M. Hasan Adam, Asri Daud, Tengku Abadi dan Idris Amin. Sedangkan puluhan lainnya rusak ringan. Akibat kejadian tersebut, warga sekarang harus mengungsi di sejumlah titik. Wakil Bupati Aceh Utara Fauzi Yusuf mengatakan untuk tiga rumah yang hanyut dibawa banjir sudah disampaikan ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah Aceh Utara untuk diusulkan dalam anggaran 2018. Selain itu juga sudah disampaikan ke anggaran pendapatan daerah untuk diusulkan dalam anggaran 2018. Sedangkan untuk rumah yang rusak berat dan rusak ringan juga akan dibantu. Namun bantuan yang akan diberikan nantinya material rumah oleh dinas sosial. Karena itu, Wakil Bupati berharap kepada masyarakat bersabar karena pembangunan tiga rumah rusak total tersebut pasti akan diprioritaskan tahun ini. Shederon Kabit Humas Polda Metro Jaya, Kombes Argo Yuwono mengatakan pihaknya menemukan dugaan penggunaan fiktif anggaran APBN Kemenpora yang digunakan dalam kegiatan Kemah Pemuda Islam Indonesia tahun 2017. Kombes Argo mengatakan Pemuda Muhammadiyah mendapatkan anggaran kegiatan kemah Pemuda Islam Indonesia sebesar Rp2 miliar pada tahun 2017. Acara digelar atas inisiasi Kemenpora dengan melibatkan GP Ansor dan Pemuda Muhammadiyah. Namun, penggunaan anggaran fiktif ditemukan dalam laporan pertanggungjawaban kegiatan yang disusun pihak Pemuda Muhammadiyah. Argo menyebutkan hal ini yang membuat polisi kemudian melakukan penyelidikan hingga akhirnya menaikkan kasus ke tingkat penyidikan karena ditemukan unsur tindak pidana korupsi. Meski telah menemukan dugaan, meski telah menemukan dugaan penggunaan fiktif anggaran kegiatan, Argo belum menjelaskan secara pasti berapa potensi kerugian negara dalam kasus ini. Dirk Krimsus, Polda Metro Jaya, Kombes Adi Derian mengatakan kasus dugaan korupsi ini dilaporkan oleh sejumlah pihak yang mengetahui secara langsung penggunaan angkaran kegiatan. Dalam tingkat penyidikan, polisi telah memanggil Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah, Dhanil Ansar, dan Ketua Penitia Kemah dari Muhammadiyah, Ahmad Fanani, sebagai saksi dalam kasus ini. Sidorun Polres Jakarta Barat menggagalkan upaya penyelundupan 44 kg sabu dan 20 butir ekstasi di Pelabuhan Rakyat Celegon, Banten. Barang haram itu sengaja diseludupkan untuk malam pergantian tahun baru 2019 nanti. Kompas.com lansir. Kasat narkoba Polres Jakarta Barat AKBP Erik Frendris mengatakan dalam kasus ini sudah lima orang ditangkap petugas yakni APP, HA, LS, DW, dan PR. Kelima pelaku ini punya peran berbeda yakni kurir, kapten kapal, dan pengemas paket sabu para pelaku terkait dengan jaringan lapas yang terafiliasi dengan jaringan internasional Cina dan Taiwan. Sindikan ini biasa mengirim narkoba lewat Batam atau Medan yang selanjutnya dikirim via jalur darat ke Pulau Jawa. Sindikan ini sengaja mencari pelabuhan kecil untuk menghindari pengawasan petugas. AKBP Erik mengatakan, ekstasi yang dikirimkan ini punya jenis yang terbaik. Sabu yang diselendupkan tersebut dikemas dalam bungkusan tulisan Cina yang masih dalam bentuk batu besar. Polisi masih memburu hati yang merupakan pengendali kurir tersangka HA dan APP. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai sekian berita sore edisi Senin 26 November 2018. Berita malam Serambi FM hadir kembali pada pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Berita suara ini juga bisa didengarkan kembali melalui situs kami www.serambfm.com Follow juga Twitter kami at Serambe FM Shadaralun, wassalam